私はそれを見ていると、今の時代の歴史については、私はそれを見ている Terima kasih Pak Arifin, Pak Yuda Selamat siang, Indonesia s i l a k a n Pak Yuda、ah, Kementerian saya, saya setuju untuk tender pulang Kenapa? Karena indikasi suap kolusi segala macam itu harus di bumi hanguskan dari muka Indonesia Kita tidak mau negara kita terbesar dalam kolusi s i terbesar dalam polusi dan s u a p itu aja, jadi agar masyarakat juga mengerti yang terbaik yang mana yang bagus yang mana, jangan seperti bahasa suai t e terlalu banyak proyek-proyek kepentingan, ya akhirnya seperti sekarang yang masyarakat Indonesia lihat sendiri Jangan lupa. selamat sore Ya ini bu ya, menurut kami itu perencanaannya ada di debat kapal t a p a r n a s ya bu ya, mengenai masalah Transportasi masal itu Di samping itu juga Departemen Perhubungan Darat Juga harus ikut serta mensukseskan Bekerja sama dengan swasta Nah sekarang masalahnya Swastanya ini banyak diperas oleh Departemen Perhubungan Makanya n gak g ada yang mau masuk gitu loh. Karena itu maka Sebaiknya transportasi itu dikelola oleh swasta Diawasi oleh Departemen Perhubungan Darat サイトアカンのピークはシューズリーバーです。カラーのトランスオークレター、イクローラー、レスワスター、ディオランガーランブロンカイド t ィガジスワスター、ウカディ Empat tahun aja belum selesai Mau d i t e n d e r ulang l a g i Itu korbannya juga sudah cukup banyak Orang-orang yang mau d i k u s u r dari r a n t a i n g rel sampai ke lahan itu Kemudian dikaitkan dengan korupsi Saya kira yang korupsi dihukum aja Dan t e n d e r lama itu diteruskan supaya ada kecepatan Karena kemacetan antara Cikarang, Jakarta khususnya ke Pelabuhan Itu sudah sangat parah b u Jadi, saya pikir pemerintah harus lebih berat cepat lah. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Alex. Yang berikutnya 63, 3 9160, Pak. Mari, Man, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan. Iya, saya pikir memang harus ditender ulang. Silakan, ini ada indikasi terbukti. Saya b e i k a n cacat hukum. Ya, kalau diteruskan, ya gimana dong? namanya j u c a t hukum ya ini konsekuensinya harus tidak terulang bu. Ya terima kasih Pak Mariman. Selamat malam Pak Leo. Pak Leo selamat malam. Pak Leo. Iya, halo, Bu Iya, s i l a k a n k o m e n t a r n y a Pak Leng Malam, Bu Malam, m b a k s i l a k、uh, a n、uh. Iya, kalau pun saya, bu,、uh, rel keretanya sih tidak perlu dibangun, ya, Bu Jalannya sudah cukup, ya Yang kurang itu, kereta apinya yang kurang, Bu Kalau pengamatan saya begitu Terima kasih Baik, selamat malam, Pak Edi Selamat malam s i l a k a n Bapak komentarnya、uh, Sebenarnya sih kalau masalah tendenya mungkin bisa dilanjutkan aja ya Yang jadi persoalan itu sebenarnya adalah panitia tendenya Kok bisa sampai k e s o l o n g a n seperti itu Kalau memang ada indikasi-indikasi korupsi sebelumnya、uh -huh. Jadi daripada kita harus mengulang kembali Itu kan merugikan rakyat, rakyat banyak gitu Jadi sebaiknya dilanjutkan aja Dan kemudian diproses p、uh, a namanya、uh, Orang yang terlibat itu Termasuk panitia-panitia a -panitia, g、uh, a p 私はそれを考えています。